Ini satu alamat, satu tanda bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan besar. <SALAN> <SILENCIO> saya mengambil jelas utangnya. Jadi kata-kata saya kesuksesan besar itu dipahami sebagai lunas utangnya, terus agak padahal banyaknya duit itu nggak jaminan kebahagiaan bro. saya bilang kesuksesan besar itu rata-rata diraih oleh orang-orang yang hidupnya diawali dengan derita di fitnah dibenci dimusuhi bahkan diusir memang kadang-kadang untuk menjadi sukses itu harus terusir lebih dahulu. Banyak orang yang bisa membangun rumah sendiri setelah disakiti oleh yang dikontrai <SILENCIO> Ya karena dia bertahun-tahun kontrak <SILENCIO> belum punya rumah. Nah akhirnya disakiti sama yang dikontrai Itu menjadi spirit sehingga akhirnya bisa bangun rumah sendiri Dan lebih bagus daripada rumahnya orang yang dikontrai tadi Banyak orang-orang yang punya lembaga Punya pesantren Itu setelah terusir dari yayasan yang dia ikuti Banyak kasus seperti itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menjadi hebat, menjadi besar dan sukses di Madinah. Itu setelah beliau diusir oleh kaumnya dari Makkah. Betul? Betul. Sama kayak orang nanam pohon pisang. Itu kalau pisangnya ingin buahnya, bahasa Inggrisnya itu belantong belantong. Makanya <SILENCIO> konotasinya jangan aneh aneh kalau saya bicara pisang. <SILENCIO> kalau pengen pohon pisangnya itu buahnya. Anggung, Towo towotowo, itu harus dipindah lebih dulu. Bahasa Jawanya harus diikat. Ya kalau pohon pisang itu gerul di situ, disitu di situ, akhirnya lama-lama cures, lama-lama habis. Bahkan nggak, nggak bisa berbuat. Sehingga terus dipindah, ditanam di tempat lain Di tempat yang tersendiri Sehingga kalau kita dibenci orang Difitnah, dimusuhi Jangan sakit hati Bisa jadi itu merupakan cara Allah Melatih dan mendidik kita Agar mandiri dan sukses makanya saya sering nasihati para orang tua yang punya menantu itu kalau pengen menantunya cepat mandiri ya tak kopernya nenia. Jadi menantu itu kalau sering dimarahi sering digetai itu lama-lama bisa mandiri bangun rumah sendiri kalau belum mampu ya minggat nang Hongkong. Jadi Saya ulang ya Orang-orang besar, orang-orang sukses itu Rata-rata mereka yang pernah tersakiti Pernah terlebi Banyak dibenci dan banyak difitnah Semua seperti itu Saya mau menceritakan diri saya sendiri Nanti malah kuatir elemsi moral Allah SWT hari ini majelis taklim Raudatul Jannah Taibo mensyukuri 11 tahun berdiri kalau dibilang ulang tahun itu menurut saya bahasanya kurang pas karena sesungguhnya ulang tahun itu enggak pernah ada ulang tahun itu enggak pernah terjadi karena selamanya tahun tidak akan pernah terulang <SILENCIO> bicara tentang tahun itu kan bicara tentang waktu dan zaman jadi ada namanya waktu, ada namanya Zaman, halo. halo. Iki saja. Kurang kurang Kalau saya memang nggak bisa fokus. Bukan gitu, Pandanganmu ke aku lo no aneh banget. Gak kayak biasanya. Jadi ulang tahun itu sesungguhnya nggak pernah ada, karena tahun nggak pernah terulang. ada, ya syukuran saja bukan syukuran ulang tahun, mengulang tahun itu nggak pernah ada, tahun tidak pernah terulang bicara tentang tahun berarti bicara tentang waktu ada waktu, ada namanya zaman, apa bedanya waktu dengan zaman kalau waktu tidak akan pernah terulang sekali terjadi wes bablas dan dia tidak akan pernah kembali lagi maka hati-hati dengan waktu jangan pernah meia-nyiakan waktu tapi kalau zaman meskipun sudah pernah terjadi ada kemungkinan akan terjadi lagi zaman itu bisa berulang kalau waktu Nggak akan pernah terjadi lagi Waktu tidak akan pernah kembali lagi Allahumma salli muhammad Contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabi'ahul awal Tahun Gajah, Karena waktu itu belum ada kalender hijriah kalender hijriah dalam islam mulai dirintis zaman no zaman khalifah umar bin al-khathtab radhiyallahu anhu kalau dihitung berdasarkan kalender masehi kelahiran rasulullah itu hari senin tanggal 20 april tahun 571 Masehi Yang bulan tahunnya Tanggal 20 April sesungguhnya enggak ada Mulan tahunnya Yang kelahirannya tanggal 20 April Dari tahun Masehi Itu berbarengan dengan Tanggal Masehi kelahirannya Rasulullah 20 April 571 Masehi kalau dihitung hijriahnya berarti 1439 ditambah 53 karena Rasulullah hijrah itu beliau berusia 53. 1439 ditambah 53 berapa? Berarti 1000 492 tahun yang lalu dan itu tidak akan pernah terulang kembali namanya tahun bicara tentang waktu dan Rasulullah dilahirkan pada zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah kalau zaman jahiliyah sudah pernah terjadi tapi kemungkinan Bisa terjadi lagi kapan? Iya kapanpun uang zaman itu bisa terulang kalau waktu tidak pernah bisa terulang. Halo.